السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين Hambaabat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan salat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa Banyaknya kepada kita sekalian Terutama nikmat kesehatan Nikmat kekuatan Sehingga kita dapat melaksanakan Berbagai kegiatan ibadah pada bulan Ramadhan Bulan yang penuh mubarak Bulan yang maha agung Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjanjikan kepada kita sekalian bahwa semua amal yang dilakukan pada bulan Ramadan ini baik amalan wajib maupun amalan sunat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Dan dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pahala yang diberikannya kepada kita sekalian Karena nikmat ini nikmat yang luar biasa kepada kita Dan nikmat umur yang diberikan kepada kita juga Menyebabkan kita masih mendapati bulan Ramadhan tahun ini Karena kita tidak tahu Apakah kita masih mendapatkan bulan Ramadan di tahun yang akan datang Hadirin kaum muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya diberi tema Pendidikan sebagai investasi jangka panjang Hadirin kaum muslimin yang berbahagia Tidak bisa kita sangkal dan tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan untuk anak manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Pendidikan bagi mereka merupakan bahagia yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjadikan mereka manusia-manusia yang beriman dan Manusia-manusia yang berilmu Manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pendidikan pada hakikatnya Bukanlah menjadi tanggung jawab keluarga saja Pendidikan bukan menjadi tanggung jawab dari orang tua saja Tetapi pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita semua Mulai dari keluarga Mulai dari kedua orang tua Keluarga Masyarakat Dan pemerintah Tanpa pendidikan Tanpa pemberian ilmu kepada generasi-generasi muda Pada anak-anak kita Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana generasi-generasi di masa yang akan datang. Karena itulah Al-Quran menegaskan kepada keluarga dengan penegasannya yang berbunyi Ku amfusakum wa ahlikum nar Penegasan Allah dan perintah Allah dalam ayat ini menegaskan bahwa Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka Salah satu tugas yang diberikan kepada kedua orang tua Dan kepada orang-orang dewasa Adalah memberikan pendidikan kepada generasi-generasi baru Memberikan pendidikan kepada generasi-generasi muda Agar kelak nanti mereka menjadi manusia Manusia yang selalu menciptakan kemaslahatan Manusia yang dapat menciptakan kebaikan Manusia yang berilmu dan berpengetahuan Dan manusia-manusia yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Karena itu maka Jika keluarga dan seluruh komponen dalam masyarakat tindrà memberikan pendidikan kepada generasi-generasi baru itu, maka generasi-generasi itu akan menjadi generasi yang menimbulkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan, karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karena itulah, Pendidikan yang pertama Dimulai dari sisi Pihak keluarga Orang tua adalah orang Yang pertama Dan paling utama yang harus Mendidikan yang memberikan pendidikan Kepada anak-anaknya Karena itulah Dalam pendidikan yang pertama Yang diwajibkan kepada orang tua Rasulullah memberikan Perintah Agar pada saat anak dilahirkan itu diberikan pendidikan awal Untuk mendengarkan kalimat syahadat Untuk mendengarkan kalimat-kalimat takbir Untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik Maka ketika orang tua menyaksikan anaknya yang baru lahir Diperintahkan oleh Rasulullah Untuk mengazankan di telinga karangnya Dan menyampaikan kalimat-kalimat iqamat Di telinga kirinya Agar apa ketika anak yang baru lahir itu Kalimat yang terekam pertama dalam kehidupannya di alam dunia ini adalah kalimat tauhid Adalah kalimat-kalimat takbir Kalimat-kalimat yang mengajak untuk kebaikan-kebaikan Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Orang tua Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya Memiliki kewajiban Yang kata Rasulullah Kullu mauludin yuladu alal fitrati Setiap anak yang dilahirkan itu Pasti lahir dalam keadaan Islam Apakah kedua orang tuanya Tidak dalam keadaan Islam Apakah anak itu lahir dari orang tua Yang bukan Muslim Apakah anak itu lahir dari orang-orang Yang tidak beriman sekalipun Tetapi anak ini lahir dalam kondisi fitrah Yang oleh ulama fitrah itu diartikan Dalam keadaan Islam Karena itulah maka ada Ayat yang menyatakan bahwa Sebelum Allah meniupkan masuk roh Yang diciptakan untuk si janin itu ke dalam dirinya Maka Allah terlebih dahulu bertanya Apakah engkau kelak akan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Berkatalah janin itu bala Iyak Lingkunganlah yang mereka yang membuat anak-anak yang lahir ke alam dunia ini Yang tidak berada dalam kondisi fitrahnya Karena itu penanaman pertama Yang harus dilakukan oleh kedua orang tua Dalam rangka pendidikan bagi generasi anak-anaknya itu adalah Pendidikan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pendidikan keimanan itu menjadi tonggak, menjadi fondasi bagi pendidikan-pendidikan yang lain. Pendidikan keimanan itu menjadi fondasi-fondasi yang harus diperkuat dalam segala proses perkembangan dan pertumbuhan si anak, agar nanti kelak diharapkan mereka itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah kata Rasul, didiklah anak kalian, ajaklah anak kalian itu melaksanakan salat pada umur 7 tahun. Ajaklah mereka untuk melaksanakan itu karena ajakan untuk melaksanakan salat bagian daripada pendidikan keimanan yang harus diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Karena itu sejak dini anak ini ditanamkan pendidikan imaniyah, pendidikan keimanan yang menjadi landasan utama dalam pendidikan-pendidikan yang lain. Lalu kata Rasulullah setelah umur mereka sampai pada umur 10 tahun maka pukulah mereka dan paksakan mereka untuk melaksanakan salat karena anak-anakak sekarang Bapak Ibu kalau sudah lebih dari umur 10 tahun kita paksakan pastilah anak, -anak itu menentang orang tuanya karena itulah kata Rasulullah pendidikan di usia 7 tahun untuk menyuruh mereka melaksanakan salat menjadi pendidikan yang penting dalam rangka pendidikan keimanan bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi kita. Usia 10 tahun dipaksakan mereka untuk melaksanakan salat. Yang dalam istilah Rasulullah, fadribuhum 'alaiha, pukullah mereka untuk melaksanakan salat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pada umur-umur demikian itu Mereka masih berada dalam lingkungan ayah ibu Masih berada dalam lingkungan kedua orang tua Tetapi apabila mereka sudah mencapai usia 15-16 tahun Mereka sudah banyak keluar dari rumah Untuk bersolizasi dengan teman-temannya Bersolizasi dengan masyarakat-masyarakat lainnya Karena itu ketika mereka berada di luar Maka mereka juga harus diberikan pendidikan Mereka harus diberikan pengajaran Agar mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan Agar mereka memiliki keterampilan-keterampilan Dalam rangka mengembangkan potensi dirinya Untuk menghadapi masa depannya yang lebih baik Kita bisa melihat Mereka-mereka mereka yang beruntung yang telah mendapatkan pendidikan di masa kecilnya. Mereka-mereka mereka yang telah mendapatkan pendidikan di masa remaja mereka. Mereka-mereka mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di masa remaja mereka. Insyaallah, kelak mereka akan menjadi orang yang berilmu. Kelak mereka akan menjadi manusia-manusia terdidik dan kelak mereka menjadi manusia-manusia yang menjadi permata hati. Tidak hanya menjadi permata hati orang tuanya, tetapi juga menjadi permata hati bagi keluarganya, bahkan menjadi permata hati bagi masyarakat dan bangsanya. Proses pendidikan itu Bapak Ibu yang saya muliakan tidaklah mudah. Karena mendidik manusia Membutuhkan proses Membutuhkan kesabaran Membutuhkan kekuatan yang luar biasa dari semua pihak Untuk memberikan pendidikan kepada mereka Bahkan Seorang guru dan pendidik telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada para muridnya Tetapi boleh jadi ilmu yang disampaikan 100% itu Belum tentu bisa sampai 100% kepada murid-murid mereka Apalagi sekarang Bapak Ibu Tantangan dalam pendidikan itu menjadi hal yang luar biasa Guru tidak boleh lagi memukul muridnya Ketika guru memukul muridnya Maka dia akan berhadapan dengan tindakan pidana Kalau kita dulu-dulu Ketika guru kita memukul kita Bahà quita anggap itu sebagai pukulan pendidikan dan mendidik Tidak dalam kaitan dengan pemahaman Dalam pengertian penyiksaan terhadap murid Kemudian tantangan pendidikan lainnya Anak-anak kita sekarang lebih pintar menggunakan handphone Menggunakan smartphone Daripada kita yang sekarang ini Karena itu ketika mereka masuk dalam kelas, kalau gurunya tidak pandai-pandai menghadapi suasana mereka, maka biasa guru melihat dan menyaksikan murid-muridnya sebagian di belakang itu main SMS dengan temannya. Padahal mereka pada saat itu sedang berada dalam kelas menerima pelajaran dari guru. Tantangan-tantangan pendidikan yang lain. Dengan media televisi Dengan media-media yang lain Yang menayangkan program-program yang terbaik bagi mereka Pada saat dimana anak-anak itu harus kita didik Harus kita ajak untuk melaksanakan pendidikan yang kita rancang Misalnya di waktu salat maghrib Ketika kita ajak anak-anak kita ayo salat dulu Kadangkala ada anak kita menjawab Mah tunggu dulu ini filmnya lagi enak nih Filmnya lagi bagus. Padahal waktu maghrib sedang berjalan. Itulah tantangan kita dalam menghadapi pendidikan anak-anak kita sekarang ini. Dan luar biasa lagi. Karena anak-anak pada masa sekarang. Mereka lebih banyak berada di luar rumah. Dan bergaul dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu mereka jarang dengan kedua orang tuanya. Dan orang tuanya jarang memberikan pendidikan kepada mereka Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan Mereka ini adalah generasi-generasi yang kita harapkan Menjadi generasi-generasi yang lebih baik Daripada generasi kita pada saat sekarang Karena apa? Mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan ilmu yang luar biasa Kita harus memberikan keterampilan yang luar biasa kepada mereka Karena zaman mereka kelak nanti itu adalah zaman yang penuh dengan tantangan yang luar biasa Kita melihat kenyataan dan rita dalam kehidupan kita sekarang Kalau ada lulusan dari sekolah, dari perguruan tinggi tertentu Ada tempat pekerjaan itu yang hanya menerima mahasiswa yang lulusannya dengan nilai lebih dari 3. Kalau tidak 3 mereka tidak terima. Kalau di atas 3 baru mereka baru mereka dapat diterima di tempat pekerjaan yang dilamarkannya itu. Kalau nilainya berada di bawah itu, maka mereka tidak bisa diterima lamarannya untuk bekerja di situ. Maka anak-anak sekarang ini tantangannya yang luar biasa. Mereka harus belajar sungguh-sungguh. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang serius dari para guru, para pendidik. Jika tidak, maka generasi-generasi itu kelak akan menjadi generasi yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata begini. Dia perintahkan kepada umat Islam pada masanya, pada masa pemerintahannya sebagai hulafahur rasidin, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, alimu awla dekum, ajarkanlah dan didiklah anak-anak kalian itu. Berikanlah mereka pendidikan yang cukup, Berilah kepada mereka itu pengetahuan yang memadai. Berilah kepada mereka itu keterampilan-keterampilan yang memadai. Karena apa kata Ali bin Abi Talib? Fa'innahum ya'isuna fi zamanin gairi zamaniku. Karena mereka itu akan hidup pada suatu masa yang berbeda sama sekali dengan masa kalian berada sekarang ini. Tantangan kalian sekarang ini tidak seberapa dibandingkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kalian di masa akan datang. Apa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib itu terbukti dari masa ke masa tantangan yang dihadapi oleh generasi muda itu jauh lebih hebat daripada tantangan generasi kita yang sekarang ini. Karena apa? Perkembangan zaman, perkembangan teknologi Menuntut adanya usaha yang sungguh-sungguh Untuk memberikan pendidikan yang lebih baik Untuk memberikan pendidikan yang sempurna Untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lengkap Kepada generasi-generasi muda Kepada anak-anak kita yang sekarang berada bersama-sama kita Karena nanti Ketika mereka hidup, pada 10-20 tahun 20 tahun akan mendatang. Tantangan mereka itu akan sangat luar biasa mereka hadapi. Kalau kita tidak bekali mereka pada saat sekarang ini, maka mereka akan menjadi generasi-generasi yang lemah. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang tidak kuat. Dalam segala bidang. Karena ilmu pengetahuan... Dan pendidikan yang mereka peroleh sekarang Menjadi kunci bagi mereka Untuk mendapatkan solusi dari tantangan Dimana mereka hidup kelak Karena itulah Bapak Ibu yang saya muliakan Kita sebagai orang tua berkewajiban Untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anak kita Kalau kita tidak mampu memberikan pendidikan itu Kita mengarahkan mereka untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah. Untuk mendapatkan pendidikan di tempat-tempat mereka dididik. Untuk mereka diadakan latihan, diberikan latihan-latihan agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik. Kalau tidak, maka nanti kita akan melahirkan dan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Hati-hatilah kalian bahagi para orang tua Jangan sampai kalian itu meninggalkan generasi-generasi kalian Adalah generasi-generasi yang lemah Lemah dalam bidang pendidikan Lemah dalam bidang pengetahuan Lemah dalam bidang moral Lemah dalam segala bidang. Karena tidak ingin. Kita tidak ingin generasi-generasi kita yang ada di belakang kita itu. Menjadi generasi-generasi yang tidak berilmu. Kita tidak ingin mendapatkan generasi sesudah kita. Generasi-generasi yang tidak terdidik. Sehingga mereka. Bukan lagi menjadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan dan pemimpin bangsanya. Tetapi manusia-manusia. Yang akan melahirkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan Pendidikan bagi anak muda Pendidikan bagi anak-anak kita menjadi kewajiban kita Menjadi kewajiban kita semua Tidak hanya menjadi kewajiban kedua orang tua Tetapi juga menjadi kewajiban keluarga Menjadi kewajiban pemerintah Menjadi kewajiban swasta Semuanya harus ikut terlibat Dalam memberikan pendidikan kepada generasi-generasi kita Itulah yang kita doakan Selalu kita bacakan doa itu Rabbana hablana min azwajina Ya Allah anugerahkanlah dari pasangan-pasangan kami Wazuryatina dari keturunan-keturunan kami Kurrata a'yun Generasi-generasi yang menjadi permata hati Tidak saja menjadi permata hati Bagi kami sebagai orang tua Tetapi juga menjadi permata hati Bagi keluarga kami Menjadi permata hati Bagi masyarakat dan bangsa kami Menjadi permata Bagi negara kami Wajalna lil mutaqina imama Dan jadikanlah pula kami Dan bersama mereka itu Adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Hadirin kaum muslimin berbahagia Pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita pada hari ini tidak serta-merta kita dapat melihat hasilnya dalam 1-2 tahun. Tetapi itu menjadi investasi jangka panjang. Nanti lahirnya mereka akan kelihatan sebagai orang yang berilmu dan terdidik kira-kira 20 tahun, 30 tahun mendatang. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berusaha mendidik anak-anak kita secara baik dan sempurna. Marilah kita berikan ilmu kepada mereka. Sehingga nanti mereka ini menjadi investasi yang luar biasa di masa datang Menjadi permata hati bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya Dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Semoga kita mendapatkan hidayah Allah Untuk memberikan bimbingan yang benar kepada mereka Semoga mereka menjadi anak-anak Yang kelak menjadi generasi yang hebat menggantikan generasi kita Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh